Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamid din Amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua Di antaranya adalah kenikmatan Islam Diberikan kita hidayah Kepada agama yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah agama kecuali agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabta'i ghairal islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia pada hari kiamat Termasuk orang-orang yang merugi Dan diantara kenikmatan Yang Allah berikan kepada kita semua Alhamdulillah kita telah dipertemukan Dengan bulan yang mulia ini Yaitu bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan berkah Bulan ini Allah SWT membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dan disinilah atau di bulan inilah Allah swt banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Kemudian di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah telah memudahkan kita untuk bisa ziarah di kota Madinah ini, kota. Yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW Al-Madinatu khairul lahum Laukanu ya'lamun Kota Madinah ini Lebih baik bagi mereka Seandainya mereka Mengetahui Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan Pada sore hari ini adalah tentang Mana si umrah atau tata cara melaksanakan ibadah umrah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita mulai, kita harapkan hadirin untuk merapat ke depan. Agak merapat ke depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt. Umrah secara bahasa maknanya adalah ziarah, yaitu berkunjung dan makna umrah Secara istilah Adalah ziarah Ke rumah Allah SWT Yaitu Ka'bah Dengan maksud untuk tawaf di sana Dan juga untuk sa'i Antara sofa dan marwah Ini adalah pengertian umrah Secara bahasa Dan juga secara istilah Dan ibadah umrah ini adalah ibadah Yang agung Di antara Keutamaannya Adalah apa yang disebut oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis beliau Al-umratu ilal-umrati Kefaratun Lima bainahuma Umrah ke umrah berikutnya Adalah penebus Terhadap dosa-dosa yang dilakukan diantara keduanya Hadis ini sahih Diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Makna dari hadis ini bahwasanya orang Yang melakukan umrah Beberapa kali Maka umrah ke umrah berikutnya Adalah bisa menjadi penembus dosa Dan yang dimaksud dengan dosa di sini Adalah dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar. Dalilnya adalah firman Allah SWT wa taala, "In tajtanibu kaba'iramatun hauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum." Allah mengatakan seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar, ini saya akan kami tebus, akan kami hilangkan, akan kami ampuni dosa-dosa kecil kalian menunjukkan bahwasanya dosa yang dimaksud di dalam hadis ini yang terhapus dengan ibadah umrah ini adalah dosa-dosa kecil datang di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati waramadhan ilal ramadhan kafaratun lima bainahun Iza kabair. Di antara dua solat, atau di antara solat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Kapan? Apabila dijauhi dosa-dosa besar. Menunjukkan bahasanya, dosa yang bisa terhapus dengan umrah, adalah dosa-dosa kecil Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Dosa besar adalah setiap dosa Yang di dalamnya ada ancaman Hukuman di dunia Atau hukuman di akhirat Hukuman di dunia seperti Barang siapa yang membunuh Dengan sengaja maka akan dibunuh Dikisos ini menunjukkan bahwasanya membunuh jiwa dengan sengaja maka ini termasuk dosa besar. Karena ada hukumannya di dunia. Demikian pula mencuri, ini juga termasuk dosa besar. Karena barang siapa yang mencuri dalam kadar tertentu maka akan dipotong tangannya. Berzina juga termasuk dosa besar. Karena ada hukuman rajam Atau hukuman dicambuk bagi orang yang berzinah Atau ancaman hukuman di akhirat Seperti misalnya laknat Atau diancam tidak masuk ke dalam surga Apabila sebuah dosa Diancam bahwasanya pelakunya akan dilaknat Atau diancam tidak akan masuk surga Maka ini termasuk dosa besar Contohnya seperti riba Maka pelakunya adalah terlaknat Demikian pula Orang yang memutus tali silaturahmi Diancam, dia tidak akan masuk surga Ini menunjukkan bahwasannya dosa-dosa tersebut Adalah termasuk dosa-dosa besar Jadi yang dimasuk dengan dosa yang bisa diampuni dengan umrah Atau dengan mengulang-ulang umrah adalah dosa-dosa kecil. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan umrah, terutama di bulan Ramadan, adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fainna umra tan fihi aifir Ramadan tak hajjah Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu seperti haji. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji." Dan hadis yang sahih diriwatkan oleh Bukhari. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan melakukan ibadah umrah ini di bulan Ramadhan. Bahwasanya pahala orang yang melakukannya, yaitu melakukan umrah di bulan ini, yaitu di bulan Ramadhan ini, dia akan mendapatkan pahala orang yang berhaji. Dan ini bukan pahala yang sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Wal hajjul mabrur laisa lahu thawabun illa al jannah. Orang yang haji yang haji yang mabrur tidak mendapatkan pahala kecuali surga. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan man hajja falam yarfudh wa lam yafsuq raja'a kayawmin waladathu ummuh. Berang siapa yang menunaikan ibadah haji kemudian dia tidak berbuat maksiat maka dia akan kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya Artinya bersih dari Dosa Ini adalah pahala orang yang melakukan haji Rasulullah SAW mengatakan Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan Itu pahalanya seperti haji Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya Orang yang melakukan umrah di bulan Ramadhan Kemudian Gugur kewajiban hajinya Bukan Jadi maksud hadis ini Biasanya orang yang umrah di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala haji, bukan berarti menggugurkan kewajiban haji atasnya. Karena maksud dari sabda Nabi SAW adalah pahalanya, yaitu umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala haji, bukan maksudnya menggugurkan kewajiban hajinya. Contohnya yang lain. Adalah sabda Nabi saw. Ketika beliau mengatakan, "Wala' di nabsi biadihi, inna la tak diluluh tulu tal Quran." Beliau saw. Mengatakan, mengabarkan kepada kita tentang keutamaan membaca surat kulhuallahu ahad. Beliau mengatakan, yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dia, yaitu kulhuallahu ahad. Seperti sepertiga Al-Quran Seperti sepertiga Al-Quran Di antara ulama ada yang mengatakan maksudnya Barang siapa yang membaca Kuluhullah sekali Maka pahalanya seperti kalau dia membaca Sepertiga Al-Quran Ini pendapat sebagian ulama Bukanlah maksudnya Seandainya dia membaca tiga kali Kuluhullah Kemudian dia tidak berkewajiban untuk membaca Al-Fatihah Ketika sholat Bukan Karena maksud dari ucapan Nabi SAW Seperti sepertiga Al-Quran Adalah dari sisi pahalanya Seandainya ada orang yang membaca Qul Qulallahu ahad tiga kali Berarti dia mendapatkan Pahala orang yang membaca Al-Quran Penuh Dan bukanlah maksudnya Gugur baginya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah Seandainya dia sholat Membaca tiga kali Kulullah Dan tidak membaca Al-Fatihah Maka tidak sah sholatnya Karena dia Meninggalkan salah satu dari rukun sholat Dan maksud Nabi Alaihi Wasallam Adalah dari segi pahalanya Bukan berarti bisa Menggugurkan kewajiban Ibadah umroh Menurut pendapat yang lebih kuat hukumnya adalah wajib bagi orang yang sudah terpenuhi syarat wajibnya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i di dalam pendapat baru beliau dan juga pendapat Imam Ahmad. Dalil mereka di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau ditanya oleh Aisyah Radul anha Hal al-nisa'i jihad Ya Rasulullah Apakah para wanita wajib untuk berjihad? Beliau mengatakan Alayhinna jihadun la kita lafih Wajib bagi mereka untuk berjihad Yang tidak ada peperangan di dalamnya al hajj wal-Umrah Iaitu haji dan juga umrah Beliau SAW mengatakan alaihin. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita Wajib bagi mereka Wajib bagi mereka untuk berjihad Yang tidak ada peperangan di dalamnya Yaitu haji dan juga umrah Apabila seorang wanita Yang cenderung lebih lemah daripada laki-laki Diwajibkan bagi mereka untuk umrah Maka tentunya Para laki-laki lebih awla lebih berhak untuk diwajibkan kepada mereka Kapan umrah ini menjadi wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah? Umrah ini menjadi wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah Apabila terpenuhi lima syarat wajib Apabila lima syarat ini, lima perkara ini Terpenuhi dalam diri seseorang Baik seorang muslim maupun muslimah Maka dia berkewajiban untuk melakukan umrah Yang pertama Dia beragama Islam Orang yang kafir Meskipun dia orang kaya Dan memiliki kemampuan Maka dia tidak berkewajiban Untuk umrah Dan apabila dia umrah dalam keadaan kafir Tidak masuk Islam Maka umrah tersebut tidak sah Umrah tersebut tidak sah sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Allah mengatakan, wa ma mana ahum anto kebalaminhum nafqatu hum illa anhum kafarubillahi wa birasuli. Tidaklah mencegah Allah untuk menerima sedekah-sedekah mereka iaitu orang-orang kafir illa anhum kafarubillahi wa birasuli. Kecuali karena mereka kufur, kafir kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian yang kedua. Di antara syarat wajibnya umrah Adalah berakal Orang yang gila Atau tidak memiliki akal Maka dia tidak diwajibkan Untuk umrah Meskipun dia adalah orang Islam Memiliki kemampuan Tapi kalau dia tidak punya akal Dia gila, maka dia tidak berkewajiban Untuk umrah Dan kalau dia umrah dalam keadaan seperti itu Maka umrahnya tidak sah Karena yang namanya umrah Ini perlu niat Sementara orang yang gila Ini tidak bisa berniat Tidak berakal Rasulullah SAW bersabda Rufi al qalamu an thalathah Pena itu diangkat Dari tiga golongan Di antaranya adalah Anil majnun Hatta ya'kil Diangkat pena itu dari orang yang gila Sampai dia berakal kembali Kemudian yang ketiga Di antara syarat wajib Umrah adalah sudah dewasa Sudah dewasa Anak yang belum dewasa Maka dia tidak berkewajiban untuk umrah Dan seandainya dia umrah Bersama orang tuanya atau bersama yang lain Maka umrah yang dia lakukan sah Umrah yang dia lakukan sah Akan tetapi Kalau dia sudah dewasa dan terpenuhi syarat wajibnya memiliki kemampuan, dia masih berkewajiban untuk melakukan umrah kembali. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayumah sobiin, hajabi ahluhu sobiyan, thumma adroka faalaih hajatul rajul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anak kecil mana saja yang dihajikan oleh keluarganya." Kemudian setelah itu dia dewasa, Maka dia berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Jadi haji yang dia lakukan ketika dia masih kecil, Belum dewasa, sah. Akan tapi dia masih berkewajiban, Untuk melakukan haji kembali, Apabila terpenuhi syarat wajibnya, Ketika dia sudah dewasa. Dan syarat kedewasaan, Atau ciri kedewasaan, Ada tiga. Seseorang apabila, ada di dalam dirinya salah satu dari salah satu dari ciri kedewasaan ini maka dia sudah dewasa. Yang pertama adalah berumur 15 tahun. Seorang anak yang sudah berumur 15 tahun maka dia sudah dewasa. Yang kedua di antara cirinya adalah sudah keluar air mani. Baik dalam keadaan bangun maupun dalam keadaan tidur. Seandainya sudah keluar air mani Meskipun belum berumur 15 tahun Maka dia sudah dianggap dewasa Artinya sudah terbebani Sebagai seorang mukallaf Diwajibkan bagi dia untuk melakukan solat 5 waktu Dan juga kewajiban-kewajiban yang lain Di antara ciri-cirinya Adalah keluar bulu kemaluan Apabila sudah keluar Bulu kemaluan ini Meskipun dia belum berumur 15 tahun dan juga belum keluar air mani Maka dia sudah dewasa Dan untuk wanita Ditambah satu ciri Yaitu sudah datang haid Seandainya seorang Anak wanita Sudah datang haid Meskipun belum berumur 15 tahun Atau belum keluar air mani Dan juga belum keluar Bulu kemaluan Maka dia sudah dianggap dewasa Ini adalah ciri-ciri kedewasaan bagi seorang anak. Kemudian syarat yang keempat, yaitu syarat wajib umrah yang keempat adalah merdeka. Artinya bukan sebagai seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya, seorang budak, apabila dia melakukan umrah, maka umrah yang dia lakukan sah. Akan tapi apabila dia sudah merdeka dan dibebaskan kembali, dibebaskan oleh Sayyidnya oleh majikannya dan terpenuhi syarat wajibnya maka dia masih berkewajiban untuk melakukan umrah kembali. Kapan? Ketika sudah terpenuhi syarat wajibnya setelah dia dimerdekakan, dibebaskan. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: "Ayum aabdin hajabi ahluhu thumma otika faalail hajj Budak mana saja? yang dihajikan oleh keluarganya, kemudian setelah itu dimerdekakan, dibebaskan, maka dia berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Dia berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Ini adalah syarat yang keempat, syarat wajib umroh yang keempat adalah seseorang dalam keadaan merdeka. Jadi seorang budak sebenarnya dia tidak wajib untuk melakukan umroh. Dan apabila dia melakukan umrah, maka umrah tersebut sah. Dan apabila dia sudah merdeka, dia masih berkewajiban untuk melakukan umrah kembali dengan apabila terpenuhi syarat, wajib umrahnya. Kemudian yang kelima adalah memiliki kudrah, iaitu memiliki kemampuan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala, walillahi ala nasi hajjul bait. Manistata'aa ilahi sabila. Kewajipan bagi manusia untuk Allah Swt untuk melakukan haji atas siapa bagi siapa yang mampu untuk ke sana. Bagi siapa yang mampu untuk ke sana. Ini menunjukkan bahasanya syarat wajib umrah dan juga haji adalah memiliki kemampuan bagi siapa yang mampu untuk ke sana. Dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan harta dan juga kemampuan fisik, kemampuan harta dan juga kemampuan fisik. Apabila terpenuhi dua kemampuan ini, maka dia wajib untuk melakukan umroh. Orang yang tidak memiliki kemampuan fisik secara terus-menerus, seperti orang yang sudah tua rentah. Tidak mungkin dia berpergian jauh Sementara dia memiliki harta Atau orang yang sakit Artinya sakit parah Dan menurut dokter yang terpercaya Orang tersebut tidak mungkin sembuh Sementara dia memiliki harta Maka dalam keadaan seperti ini dia Wajib untuk mewakilkan umrah ini kepada orang lain dengan syarat-syarat Yang sudah tersebut Atau sudah disebutkan oleh para ulama Di antaranya Orang yang mengumrahkan atau mengajikan Harus sudah pernah Umrah terlebih dahulu Atau sudah hajian terlebih dahulu Jadi orang yang Tidak memiliki fisik Yang kuat Dan tidak mampu kesini karena fisik yang lemah Sementara dia memiliki harta maka dia berkewajiban untuk mewakilkan orang lain. Adapun orang yang memiliki fisik yang kuat tetapi dia tidak memiliki harta, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan umrah. Tidak berkewajiban untuk melakukan umrah. Di antara makna mampu bagi seorang wanita adalah memiliki mahram. Seorang wanita Atau seorang muslimah Yang sudah terpenuhi syarat-syarat di atas Akan tetapi dia tidak memiliki mahram Maka dia dianggap tidak mampu Artinya seandainya dia tidak pergi untuk umrah Karena dia tidak memiliki mahram Maka dia mendapatkan udur Dan tidak berdosa Karena Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis yang sahih La tusafirul mar'atu Illa ma'adhi mahram Tidak boleh seorang wanita safar bepergian jauh Kecuali bersama mahramnya Seorang sahabat Ketika mendengar Sabda Nabi SAW ini Dia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Inni uridu An akhruja fi jaisi kada wa kada Wa mra'ati Ya Rasulullah Sesungguhnya aku ingin pergi berperang Bersama pasukan ini dan ini Sedangkan istriku Ingin menunaikan ibadah haji Artinya minta pilihan kepada Rasulullah SAW Saya pergi berjihad Atau menemani istriku sebagai mahrum Beliau SAW mengatakan Ukhruj ma'ah Indahlah engkau keluar bersamanya. Artinya belum menyuruh sahabat ini untuk keluar menemani istrinya sebagai mahram dalam menunaikan ibadah haji. Menunjukkan bahasanya bepergian di sini umum, entah itu bepergian yang diperbolehkan ataupun bepergian dengan maksud ibadah. Seorang wanita tidak boleh bepergian baik karena urusan dunia ataupun urusan ibadah kecuali dengan mahramnya termasuk ketika dia umrah dan juga haji seandainya terpenuhi semua syarat wajibnya sementara seorang wanita tidak memiliki mahram maka dia tidak wajib untuk melakukan umrah dan jadi masa dengan mahram adalah suami dan juga orang-orang yang diharamkan menikah dengan wanita tersebut Selama-lamanya Entah itu karena hubungan nasab keturunan Atau karena hubungan susuan Atau karena pernikahan Hubungan nasab seperti bapaknya Atau putranya Atau saudara laki-laki Atau paman Baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu Atau cucu laki-laki Maka ini semua adalah mahram dari sebab nasab. Ada mahram karena sebab susuan. Seperti misalnya suami dari ibu yang pernah menyusui kita, suami dari seorang wanita yang pernah menyusui kita, atau anak laki-laki dari seorang wanita yang pernah menyusui kita. Maka ini juga termasuk mahram. Atau mahram karena sebab pernikahan Seperti misalnya mertua Laki-laki Atau menantu laki-laki Atau anak laki-laki dari Suami kita Maka ini semua adalah termasuk mahrum Jadi mahrum bagi seorang wanita Banyak Apabila ada Mahram yang bisa menemani kita untuk melakukan ibadah umrah ini silahkan kita Pergi bersama mahramnya Tapi kalau tidak ada maka Seorang wanita mendapatkan udhur Untuk tidak melakukan umrah Apa hukumnya seorang wanita Yang memaksa dirinya untuk umrah Padahal dia tidak memiliki mahram Apabila terpenuhi Rukun dan juga kewajiban umrah Maka umrah yang dia lakukan sah Umrah yang dia lakukan Sah Akan tetapi Dia telah menyelisi hadis Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW Telah melarang seorang wanita muslimah Untuk bepergian tanpa mahram Kalau dia pergi umrah tanpa mahram Maka umrahnya sah Akan tetapi dia telah menyelisi Sunnah Rasulullah SAW Bahkan ada yang mengatakan dia berdosa Oleh karena itu kalau sudah terlanjur Seorang wanita Muslimah datang ke negeri ini, karena dia tidak tahu atau karena hawa nafsu dan lain-lain, maka dalam dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Swt dan memperbanyak istighfar dan berjanji untuk tidak melakukan yang demikian itu di masa yang akan datang. Apabila terpenuhi lima syarat ini, yaitu Islam, berakal, balik. Merdeka Dan juga memiliki kemampuan Maka berarti seorang muslim dan juga muslimah Sudah wajib baginya untuk melakukan ibadah umrah Artinya dia harus Bersegera Mempersiapkan diri Untuk melakukan ibadah umrah ini Dan jangan ditunda-tunda Karena Allah SWT mengatakan Fasta bikul khairat Indah kalian bersegera Berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mungkin di sana ada kesibukan, mungkin di sana ada musibah yang menghalangi kita untuk bisa melakukan ibadah yang mulia ini. Di antara atau perkara yang hendaknya disiapkan oleh orang yang melakukan ibadah umrah adalah dua perkara. Yang pertama, dia mempersiapkan keikhlasan. Dan tidaklah dia tidak Melaksanakan ibadah yang mulia ini Kecuali karena mengharap Ridha Dan wajah Allah SWT Mengharapkan pahala dari Allah Bukan mengharapkan pahala Dari manusia Sanjungan, pujian dari manusia Supaya dia bisa pulang Dari umrah ini Dengan membawa pahala yang besar Di dalam sebuah hadis kutsi Allah SWT mengatakan Ana agnas syuraka'i anisyrk man amila amalan asyraka fihi ma'in ghairi taraktuhu wasyirkah kata Allah SWT aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dan dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut taraktuhu wasyirkah maka aku akan meninggalkan dia dan juga amalannya Artinya Ditinggalkan dan tidak mendapatkan pahala Meskipun dia sudah jauh-jauh Datang dari negaranya Dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit Meninggalkan keluarganya Meninggalkan pekerjaannya Tapi kalau niatnya tidak benar Rusak Maka akan rusak pahalanya Oleh karena itu seorang muslim Berusaha untuk menjaga Atau mempersiapkan keikhlasan ini dan mencari sebab-sebab Yang bisa menjadikan dia ikhlas karena Allah SWT Di antaranya Yang pertama adalah berusaha untuk Menyembunyikan amalan Selama amal soleh tersebut Bisa disembunyikan Dari orang lain Maka kita sembunyikan Termasuk di antaranya adalah orang yang Paling dekat dengan kita Dari anak-anak kita Dari istri kita atau yang lain, kalau memang bisa, Amalan tersebut disembunyikan, kita sembunyikan. Sebagian salaf dahulu, Ada di antara mereka yang berpuasa selama 20 tahun. Dan tidak ada keluarganya yang mengetahui bahasanya dia berpuasa. Selama 20 tahun, Tidak ada di antara keluarganya, termasuk istrinya sendiri, Yang mengetahui bahasanya dia sedang berpuasa. Ada di antara mereka, yang selama hidupnya senantiasa bersadaqah Dan memberikan makan kepada orang fakir miskin Di malam hari dia keliling Dan menaruh makanan-makanan Di depan rumah orang-orang fakir miskin Dan orang-orang tersebut Orang-orang fakir miskin Dan mereka tidak tahu siapa yang Bersadaqah kepada mereka Sampai meninggal seorang yang soleh, baru setelah itu mereka mengetahui Bahasanya ternyata selama ini Yang telah memberikan Sodaqah kepada mereka adalah si Fulan Karena semenjak dia meninggal Sudah tidak ada lagi Sodaqah yang ada di depan rumah mereka Berusaha bagaimana supaya Amal soleh yang dia lakukan Itu yang mengetahuinya dia dengan Allah SWT Ini akan melatih kita Untuk mendapatkan keikhlasan di antara cara untuk mendapatkan keikhlasan Adalah kita berusaha untuk melawan Apabila ada datang Datang bisikan setan Yang mengajak kita untuk riak Mengajak kita untuk sumah Pamer dengan amalan kita Maka kita berusaha untuk melawannya Berlindung kepada Allah Dari godaan setan. A'udzubillahimina syaitanirajim Atau yang semisalnya Terus sampai hilang was-was tersebut di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Supaya diberikan dan dimudahkan untuk mendapatkan keikhlasan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa Yang kalau kita baca insya Allah Akan terbebas kita dari yang namanya riak Dan juga yang semisalnya Doanya adalah Allahumma inni A'udh bika an usyrika bika wa anna a'lam wa astaghfiruka lima la alam ya allah aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau sedangkan aku tahu dan aku memohon ampun kepadamu dari menyekutukan engkau sedangkan aku tidak tahu karena kadang seseorang riya dan juga pamer sementara dia tidak menyadari bahwasanya dia sedang sedang riya kemudian di antara hal yang perlu dipersiapkan oleh orang yang melakukan umrah adalah berusaha untuk membaca hal-hal hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara umrah dengan membaca buku mendengarkan ceramah atau bertanya supaya umrah yang dia lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lita'khudzu manasikakum hendaklah kalian mengambil manasik kalian dari siapa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk meniru beliau di dalam ibadah umrah ini dan juga di dalam ibadah-ibadah yang lain di dalam ibadah-ibadah yang lain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau Beliau pernah melakukan umrah empat kali. Pernah melakukan umrah empat kali. Dan semuanya telah direkam dan dihafal oleh para sahabat Rasulullah SAW. Baik ucapan-ucapan beliau, dikir-dikir beliau, urutannya apa yang beliau lakukan, apa yang dilakukan ketika tawaf, ketika sa'i, setelah dia ihram, semuanya setelah dikabarkan oleh para sahabat. Para sahabat Raja La'anhum Kepada kita semua Jadi tinggal kita mau membaca dan mau mendengarkan Kita masuk kepada Poin yang selanjutnya Yaitu tentang amalan-amalan Yang dilakukan ketika Seseorang melakukan ibadah umrah Dan amalan-amalan umrah ini Terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah rukun-rukun umrah dan ini menduduki tingkatan yang paling tinggi Karena rukun-rukun umrah ini Adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika umrah Dan tidak ada gantinya Artinya apabila ditinggalkan Ini tidak bisa diganti dengan tebusan Bagaimanapun banyaknya Meskipun dibayar dengan 1 miliar rupiah atau ditebus dengan menyembelih kambing seribu ekor, maka tidak akan bisa menebusnya Ini dinamakan dengan rukun Perkara yang wajib dilakukan harus dilakukan dan tidak ada gantinya Kemudian yang kedua adalah kewajiban-kewajiban umroh Ini menduduki peringkat yang kedua Maksudnya adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan tetapi apabila ditinggalkan karena sengaja atau tidak sengaja Masih ada gantinya Masih ada gantinya Adapun yang ketiga, peringkat yang ketiga adalah perkara-perkara yang disunahkan Perkara-perkara yang disunahkan Yang pertama adalah rukun-rukun umrah Yaitu perkara-perkara yang wajib dilakukan dan tidak ada gantinya Seandainya salah seorang dari kita Melakukan semua amalan-amalan umrah Kecuali satu di antara rukun-rukun umrah Kemudian kita pulang ke Indonesia Atau ke negaranya Maka umrah tersebut tidak sah Sampai dia kembali lagi ke sini Untuk melakukan amalan tersebut Tidak ada gantinya Dan jumlahnya ada tiga Yang pertama adalah niat atau dinamakan dengan Ihram Yaitu niat masuk di dalam umrah Ini adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun umrah Dan niat ini letaknya Di dalam hati kita Kalau sudah tergerak di dalam hati kita Masuk dalam umrah Berarti kita sudah masuk dalam umrah Sudah berihram Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Innamal a'malu bin niyat. Sungguhnya Amalan-amalan itu dengan niat Hadis ini diwakilkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab anhu. Sesungguhnya Amalan-amalan itu dengan niat Orang yang melakukan Tawaf, melakukan sa'i Tetapi sebelumnya tidak ada niat Maka Umrah yang dia lakukan tidak sah Kemudian yang kedua Di antara rukun-rukun umrah adalah Tawaf Tujuh kali Mengelilingi Ka'bah yang dinamakan dengan tawaf ini termasuk rukun di antara rukun-rukun umrah. Allah SWT wa berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan itulah mereka mengelilingi rumah Allah yang kuno. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Ini menunjukkan perintah bagi kita untuk melakukan ibadah umrah ini, melakukan tawaf ini. Dan menunjukkan bahwasanya tawaf ini adalah termasuk Rukun di antara rukun-rukun umrah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak sah dan tidak ada gantinya. Kemudian yang ketiga adalah sa'i. Yang ketiga adalah sa'i yaitu berjalan dari dari sofa ke marwah dari marwah ke sofa sebanyak tujuh kali. Menurut jamhur ulama mayoritas ulama ini adalah termasuk rukun diantara rukun-rukun umrah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu "Ya ayuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba alaikum." Wahai manusia, hendaklah kalian bersa'i. Karena sesungguhnya sa'i telah diwajibkan atas kalian. Diwajibkan atas kalian. Menunjukkan bahwa sa'i ini termasuk Rukun di antara rukun-rukun umrah Kalau kita sudah melakukan tiga perkara ini Yaitu niat Kemudian tawaf dan juga sa'i Berarti kita sudah melakukan Perkara yang paling penting Di dalam umrah ini Yaitu kita sudah melakukan rukun-rukun umrah Alhamdulillah Tinggal selanjutnya kita melakukan yang Amalan-amalan Yang menduduki peringkat yang kedua Yaitu kewajiban-kewajiban umrah itu amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh jamaah umrah dan apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja maka bisa diganti dengan tebusan apa tebusannya membayar atau menyembelih seekor kambing di tanah haram di Mekah dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram di Mekah dan tidak boleh baginya untuk mengambil sedikit pun dari daging tersebut ini adalah tebusan bagi siapa? bagi orang yang meninggalkan salah satu dari kewajiban umrah ini menyembelih kambing di tanah haram di Mekah dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram di Mekah tidak boleh disembelih di luar tanah haram dan tidak boleh dibagikan Daging tersebut kepada selain fakir miskin Yang ada di Tanah Haram Mekah Kewajiban-kewajiban Umrah ada dua Dua saja, tidak lebih Yang pertama Adalah melakukan niat Dari Miqad Melakukan niat Dari Miqad Niat itu sendiri Termasuk Rukun Dan niat dari Miqad ini termasuk kewajiban dan jenis masuk dengan mikat adalah lima tempat yang seseorang apabila ingin menuju ke Mekah dengan maksud untuk umrah dan haji tidak boleh melewati mikat tersebut kecuali dalam keadaan um, dalam keadaan niat dan mikat mikat maghani atau mikat yang berupa tempat ini jumlahnya ada lima. Yang kelima tempat ini mengitari kota Mekah. Berang siapa yang melewati salah satu dari mikat ini, dan dia ingin ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah atau haji, maka dia harus niat terlebih dahulu. Tidak boleh melewati mikat tersebut, kecuali dalam keadaan sudah niat. Yang pertama adalah Dhul Hulaifah. Atau nama yang lain, Bi'ar Ali. Yang ada di kota Medina ini Dan ini adalah Miqat yang paling jauh dari kota Mekah Jaraknya sekitar 450 km Ini adalah Miqat bagi siapa? Bagi penduduk Medina Dan juga orang-orang yang melewati kota Medina Meskipun dia bukan penduduk Medina Kemudian yang kedua Adalah Zatua'irak Yang posisinya Berada di timur laut Dari kota Mekah Dan Datu Irak ini Adalah Mikot bagi orang-orang Irak Atau yang datang dari arah mereka Dan jaraknya kurang lebih 80 km Dari kota Mekah Kemudian yang ketiga Adalah Kornul Manazil. Ini adalah miqat yang terletak di sebelah timur dari kota Mekah. Jaraknya kurang lebih 75 kilo Dan ini adalah miqat bagi orang-orang yang datang dari Najd yaitu daerah Riyadh, ibu kota Saudi Arabia dan juga dari Qasim dan juga yang searah dengan mereka. Apabila mereka mau datang ke sini, datang ke Mekah ingin umrah dan melewati daerah tersebut maka Tidak boleh melewatinya Kecuali dalam keadaan Sudah berniat Kemudian yang keempat Adalah Yalamlam Ini posisinya Berada di sebelah selatan kota Mekah Jaraknya kurang lebih 90 km Ini adalah Mikot Bagi orang yang ada di sekitarnya Sekitar Yalamlam Dan juga orang-orang Yaman yang ingin melakukan ibadah umrah Dan juga orang-orang Yang melewatinya Meskipun dia bukan penduduk yaman Atau Penduduk di sekitar yalam-lam Dan rata-rata Orang-orang yang datang Dari negara kita dan juga yang sekitarnya Ketika mereka, mereka Mau turun ke jeddah Maka melewati mikot ini Sebelum turun ke Jeddah Mereka melewati Mikot Yalamlam ini Oleh karena itu Kalau seseorang datang dari negaranya Dari negara Indonesia misalnya Atau negara yang lain yang ada di sekitarnya Ingin melakukan ibadah umroh Langsung dari negaranya Menuju ke kota Mekah Dengan turun terlebih dahulu Di kota Jeddah Maka Mikotnya Adalah Yalamlam Mikotnya adalah lam. Dan ini biasanya kita melewatinya Ketika kita sedang di atas Pesawat Oleh karena itu niatnya Di atas pesawat Sebelum kita melewati daerah tersebut Kalau misalnya seseorang Setelah dia sampai ke jedah baru niat Berarti dia sudah meninggalkan kewajiban karena kewajiban dia adalah niat sebelum ya lam Kalau dia turun ke Jeddah baru niat di sana, berarti dia setelah meninggalkan salah satu kewajiban umrah. Meninggalkan salah satu kewajiban umrah dan dia berkewajiban untuk membayar dam dengan sifat yang tadi kita sebutkan. Namun kalau seseorang datang dari negara kita, misalnya dari Indonesia dan yang sekitarnya, tidak langsung menuju ke kota Mekah, Akan tetapi dari Jeddah menuju ke Madinah dulu berziarah. Baru setelah itu ingin menunaikan ibadah umrah dari kota Madinah, maka boleh baginya untuk mengakhirkan mikot. Boleh baginya untuk mengakhirkan niat, jadi dia berniat dari kota Madinah, yaitu dari mikotnya orang-orang Madinah dari Biar Ali. Kapan ketika dia tidak langsung menuju ke kota Mekah akan tapi Mampir terlebih dahulu ke kota Madinah. Maka dalam keadaan seperti ini Boleh dia untuk mengakhirkan Niatnya Kemudian yang kelima Di antara muka-muka tersebut Adalah Al-Juhfah Ini posisinya adalah di arah Barat laut Dari kota Mekah Yang jaraknya kurang lebih 160 kilo dan ini adalah mikot bagi orang-orang yang datang dari arah Syam Orang-orang Palestine Orang-orang Yordan, Orang-orang Suria. Maka mikot mereka adalah Juffa ini Dan untuk saat ini Mikot tersebut ada di Robig Ada di daerah Robig Ini adalah lima mikot Yang apabila seseorang melewati Salah satu dari mikot tersebut dengan maksud umrah atau haji dia berkewajiban untuk niat sebelum melewati miqat-miqat tersebut. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliman ata'alaihin min ghairi ahlihin mimman aradal hajja wal umrah. Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduk-penduduknya dan juga orang-orang yang melewati miqat-miqat tersebut meskipun bukan ter, termasuk penduduk sekitar mimman aradal hajja wal umrah dari orang-orang yang ingin melakukan haji dan juga umrah artinya apa seandainya orang melewati miqat tersebut tetapi tidak punya keinginan untuk haji dan juga umrah maka boleh dia untuk tidak berniat boleh dia untuk tidak berniat ini adalah yang pertama di antara Dua kewajiban umrah Yang pertama adalah niat dari mikot Kemudian yang kedua Di antara kewajiban umrah adalah bertahallul Yaitu memendekkan rambut Atau menggundulnya Bagi laki-laki Adapun wanita dengan Memendekkan saja Jadi untuk wanita Tidak ada menggundul Yang ada hanya memendekkan Ini adalah termasuk Kewajiban umrah Jadi kewajiban umrah ada dua yang pertama adalah niat dari miqat Kemudian yang kedua adalah bertahallul Dengan demikian Kita sudah melakukan perkara yang paling penting Di dalam amalan umrah ini Yang pertama adalah rukun Kemudian yang kedua adalah Kewajiban Tinggal yang selanjutnya Adalah perkara-perkara yang disunnahkan Dianjurkan Yaitu apabila dikerjakan Akan menambah pahala kita Dan apabila tidak Maka kita tidak berdosa Dan seorang muslim dan juga muslimah Janganlah dia meremehkan Perkara-perkara yang sunnah ini Karena justru Disinilah kita saling berlomba Antara kita dengan saudara-saudara kita Mungkin di dalam masalah rukun Dan juga kewajiban kita semuanya sama Masing-masing melakukan niat Tawaf, sa'i, tahallul Berniat dari mikat tapi yang membedakan antara kita dengan saudara kita Adalah perkara-perkara yang disunnahkan ini Tentunya semakin banyak Sunnah-sunnah tersebut kita lakukan Semakin besar pahalanya Dan sunnah-sunnah umrah ini Jumlahnya banyak Di antaranya Adalah kita mandi Sebelum ihram Kita mandi sebelum kita niat Dan cara mandinya Sama kalau kita mandi jumat atau mandi junub Caranya sama Jadi kita disunahkan untuk Mandi terlebih dahulu sebelum Kita ihram Dan hukumnya sunnah, bukan wajib Seandainya kita tidak mandi, maka tidak mengapa Kemudian disunahkan kita untuk Bagi laki-laki Untuk memakai dua pakaian Yang berwarna putih Satu di atas Satu di bawah ini disunahkan Dan boleh dia untuk memakai warna yang lain Jadi warna putih Ini adalah suatu yang dianjurkan Dan disunahkan Kemudian disunahkan kita Untuk membersihkan diri Dan membersihkan Tubuh kita Bagian-bagian yang memang diperbolehkan Untuk dibersihkan Seperti misalnya memotong kumis Membersihkan Rambut kemaluan, rambut ketiak maka ini disunakan untuk dibersihkan. Dan ini adalah termasuk fitrah. Adapun jenggot, maka tidak boleh dibersihkan. Karena Rasulullah SAW melarang yang demikian. Bahkan beliau menyuruh kita, kaum laki-laki, untuk membiarkan jenggot. Beliau mengatakan, wa'afu'l-liha. Dalam hadis yang lain, wa'afiru'al-liha yang artinya menunjukkan kita diperintahkan untuk membiarkan jenggot kita. Jadi jenggot tidak boleh dibersihkan, baik dalam keadaan ingin ihram ataupun tidak. Di antara sunnahnya adalah kita mengucapkan "lebaikalallahu ma umroh". Kapan? Ketika kita niat di dalam hati kita, maka diiringi dengan mengucapkan "lebaikalallahu ma umroh". Dan ini hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak membacanya karena lupa maka tidak mengapa. Yang penting kita sudah niat di dalam hati kita dan ini yang dinamakan dengan ihram. Disunahkan kita membaca talbiyah. Labbaikallahumma labbaik, labbaikalaha syarikalaka labbaik, innal hamda wan nikmata lakawal mulk la syarikalak. Ini dinamakan dengan talbiyah. Dan disunahkan bagi laki-laki untuk memperkeras suaranya. Adapun wanita maka merendahkan suaranya. Ini diperbanyak, dipersering sampai kita mau tawaf. Kalau kita sudah mau tawaf maka dihentikan talbiyah ini. Di antara sunahnya ketika sedang tawaf maka bagi laki-laki membuka bahu sebelah kanan. Dan ini yang dinamakan dengan ittiba. Itu membuka bahu sebelah kanan Dan menutupi bahu sebelah kiri Dan ini hanya disunahkan ketika tawaf saja Artinya sebelum tawaf Dan setelah tawaf Tidak dianjurkan Karena sebagian kita melihat Sudah membuka bahu sebelah kanan ini Semenjak dia di Madinah. Sudah membuka Bahu sebelah kanan ini Semenjak dia di Madinah. Jadi ini disunahkan ketika tawaf saja dan di antara hikmahnya zaman dulu Adalah ketika Rasulullah SAW dan juga para sahabat datang Ini untuk menunjukkan bahawa mereka adalah orang-orang yang kuat Sehingga mereka membuka bahu sebelah kanannya Dan menutup sebelah kirinya Untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy saat itu Bahasanya kaum muslimin Ini mereka adalah orang-orang yang kuat Bukan orang-orang yang lemah Jadi ini disunahkan ketika tawaf saja Kemudian disunahkan setiap putaran kita mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad ini bagi kita bagi yang mampu. Karena mencium hajar aswad ini adalah suatu yang sunnah dan dianjurkan. Ketika kita mencium hajar aswad, disunahkan kita membaca Bismillah, wallahu a'kbar. Bismillah, wallahu a'kbar. Kalau kita tidak mampu mencium, Maka kita mengusap dengan tangan kita Kemudian kita mencium Tangan tersebut Kalau tidak mampu dengan tangan Maka memegangnya dengan tongkat Dan kita cium tongkat tersebut Dan kalau tidak mampu Dengan tangan maupun dengan tongkat Karena terlalu Berdesak-desakan Maka kita memberikan isyarat Memberikan isyarat Dengan mengatakan Allahu Akbar Sekali saja Memberikan isyarat dengan ucapan Allahu Akbar sekali saja Ini hukumnya sunnah Seandainya kita melewat tanpa mencium Tanpa mem memegang Tanpa memberikan isyarat Maka tawaf kita sah Kemudian setelah itu kita disunahkan Untuk memperbanyak zikir Memperbanyak berdoa Membaca Al-Quran Dengan melirikan suara Dan tidak mengeraskan suara Yang bisa mengganggu orang lain jadi kita berdoa sendiri-sendiri Berdikir sendiri-sendiri Membaca tasbih, tahmid Tahlil Berdoa kepada Allah Karena di sini adalah doa yang mustajab Bersolawat Membaca Al-Quran Merenung Memikirkan ayat-ayat Allah SWT Maka ini disunahkan ketika kita sedang tawaf Setelah kita sampai ke Rukun Yamani yaitu pojokan sebelum Hajar Aswad maka kita disunahkan untuk mengusap rukun Yamani disunahkan untuk mengusap rukun Yamani dan kalau kita tidak mampu karena terlalu banyaknya orang saat itu maka tidak disunahkan kita memberikan isyarat tidak disunahkan kita memberikan isyarat dan ini bedanya antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad kalau rukun yamani kita tidak mampu mengusap Dan tidak mampu memegang dengan tongkat Disunahkan kita untuk memberikan isyarat Ini adalah rukun hajar aswad. Tapi kalau rukun yamani tidak Disunahkan kita untuk memegang Kalau kita tidak mampu memegang Maka kita tidak memberikan isyarat Artinya kita langsung melewati saja Tanpa memberikan isyarat Dan tidak disunahkan untuk mencium rukun yamani jadi mencium itu hanya kekhususan Hajar Aswad saja. Ada pun rukun Yamani, maka tidak disunahkan untuk dicium. Jadi yang ada di rukun Yamani hanya mengusap. Kemudian setelah itu, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ini diperbanyak Antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad Setelah sampai Rukun, ya, Rukun Hajar Aswad Kita melakukan yang tadi Mencium atau memegang Atau memberikan isyarat Dan seterusnya sampai tujuh kali Kalau kita ragu-ragu Dengan jumlah bilangan Maka kita memilih bilangan yang paling sedikit Kita ragu-ragu misalnya tiga atau empat Kita pilih yang tiga Kemudian setelah itu Kita menuju ke Makom Ibrahim salat di belakang maqam Ibrahim. Dan yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan Ka'bah. Ini yang dimaksud dengan maqam Ibrahim dan bukan maksud maqam di sini adalah kuburan. Jadi maqam bukan maksudnya kuburan, tapi adalah maqama alaih itu tempat yang digunakan untuk beliau berdiri. kita disunahkan untuk melakukan solat di belakang makam Ibrahim. Jadi kalau misalnya ini adalah Ka'bah, kemudian ini adalah makam Ibrahim, maka kita disunahkan untuk solat di belakangnya. Jadi menjadikan makam Ibrahim ini antara kita dengan Ka'bah. Ketika kita menuju ke tempat ini, disunahkan kita membaca ayat, وَاتَّخِذُ مِمْ مَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّةً Indahlah kalian menjadikan sebagian dari makam Ibrahim Sebagai tempat sholat. Jadi kita melaksanakan sholat ini melaksanakan ayat ini. Melaksanakan sholat karena melaksanakan ayat ini. Kita sholat di belakang makam Ibrahim dua rekait. Pada rekait yang pertama kita membaca kul ya Iwal Kafirun. Pada rekait yang kedua kita membaca kululoh. Ini hukumnya sunnah. Apa yang tadi kita sebutkan hukumnya sunnah. Kalau kita rajakan kita dapat pahala. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita menuju ke sofa untuk melakukan sa'i. Dan ketika kita naik ke sofa, disunahkan kita membaca ayat: Inna sofa wal marwatamin shaa Allah, faman hadjal baita, awi't mara, fala junah alaihi ayat tauafah bihima, waman ta'tawah fa inna Allah alim. Kalau kita hafal bagus, tapi kalau tidak dihafal maka bisa dibaca membaca ayat ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW setelah sampai di sofa kita disunahkan untuk naik ke bukitnya bukan hanya di bawah disunahkan untuk naik ke atas kemudian menghadap ke Ka'bah diusahakan bisa melihat Ka'bah dan itu mungkin kemudian kita mengangkat kedua tangan dan membaca dikir yang sudah disunahkan menghadap ke Ka'bah dengan mengangkat Tangan, kemudian membaca dikir Apa yang kita baca? Yang pertama kita membaca Takbir tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, tiga kali Kemudian setelah itu membaca Tahlil dua kali Bunyinya bagaimana La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walul hamdu Yuhyi wa yumit Wahu ala kulli sya'in qadir Ini sekali Kemudian tahlil yang kedua, la ilaha illallah wahdahu anja za wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La anja za wa'dah wa nasara Ini tahlil yang kedua. Takbir tiga kali, membaca takbir, membaca tahlil dua kali. Baru setelah itu kita berdoa sebisa mungkin. Atau semampunya Doa apa saja Terutama doa yang berkaitan dengan keselamatan kita di akhirat Meminta sorga Minta dijauhkan dari neraka Minta istiqamah Dalam kehidupan dunia ini Dan boleh kita meminta perkara-perkara dunia Setelah kita selesai berdoa Kemudian kita diulang lagi Membaca takbir tiga kali Membaca tahlil dua kali Kemudian setelah itu kita berdoa kembali Setelah berdoa Kita tutup Dengan takbir tiga kali Membaca tahlil dua kali Jadi kalau kita hitung semuanya Takbir jumlahnya ada sembilan Tahlil enam Dan doanya diantara keduanya Yaitu dua kali Ini hukumnya adalah sunnah Kalau kita kerjakan maka kita sudah Mengikuti sunnah Kalau tidak maka tidak mengapa Karena kita itu hanya sesuatu yang sunnah dan dianjurkan. Baru setelah itu kita menuju ke marwah. Dan perjalanan dari sofa ke marwah kita disunahkan untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, dianjurkan untuk diperbanyak. Dan tidak ada doa yang khusus. Artinya silahkan kita bertahlil, bertakbir, bertahmid berdoa. Kemudian kalau kita sampai pada alamat berwarna hijau, maka untuk laki-laki disunahkan untuk berlari. Sampai kepada alamat hijau yang kedua. Adapun wanita, maka tidak disunahkan untuk berlari. Jadi wanita berjalan biasa. Yang disunahkan untuk berlari adalah laki-laki. Sampai di Marwah, Maka dia melakukan seperti yang dia lakukan ketika di atas sofa Menghadap ke kiblat Mengangkat tangan Kemudian membaca zikir dan doa yang tadi kita sebutkan sifatnya Terus sampai ke sofa, ke dan seterusnya tujuh kali Kemudian setelah itu dia bertahalul Dan disunahkan bagi laki-laki untuk menggundul dan pahala orang yang menggundul lebih besar Daripada orang yang hanya sekedar memendekkan Karena Rasulullah SAW Mendoakan tiga kali Dengan ampunan bagi orang yang menggundul Beliau mengatakan Ya Allah ampunilah orang-orang yang menghaluk, Yang menggundul Beliau doakan tiga kali Sementara orang yang memendekkan Hanya didoakan sekali oleh beliau Menunjukkan bahasnya orang yang menggundul, ini pahalanya lebih besar daripada orang yang hanya sekedar memendekkan. Kalau kita ingin memendekkan, boleh, tapi dengan syarat kita memendekkan semuanya, diratakan, semuanya diratakan, dipendekkan dan bukan hanya diambil satu, dua helai atau tiga helai saja, dipendekkan semuanya. Adapun wanita, maka yang diperbolehkan, yang disunahkan hanya Memendekkan Dan tidak ada menggundul Dan caranya adalah dengan Menjadikan rambutnya menjadi Tiga kepang Kemudian memotong dari setiap Kepangan tersebut sepanjang 2 cm Yaitu ujung Jari ini, satu ruas Ya ujung jari ini Yaitu sekitar 2 cm Itu dipotong Boleh dipotong sendiri Atau dipotong oleh orang lain Baik suaminya maupun wanita yang lain dengan demikian kita sudah melakukan Perkara-perkara yang disunahkan ketika umrah Alhamdulillah Rukun sudah kita lakukan Kewajiban sudah kita lakukan Dan sunah-sunah sudah kita lakukan Tinggal yang poin selanjutnya Adalah perkara-perkara yang diharamkan Ketika kita sedang melakukan Ihram Sebelum saya lanjutkan Mungkin ada pertanyaan dari jamaah silakan ditulis dengan kertas Dan yang tidak memiliki kertas Bisa mengambil de di depan Yang tidak punya bullpen bisa pinjam saya Yang tidak punya bullpen Bisa pinjam ke depan Yang selanjutnya adalah tentang Mahzuratul ihram yaitu perkara-perkara yang diharamkan Ketika dalam keadaan ihram Jumlahnya ada sembilan yang pertama adalah mengambil sebagian rambut Kalau orang sudah niat, sudah ihram, Berarti dia sudah tidak diperbolehkan untuk mengambil rambutnya Baik rambut yang ada di kepala Di kumis Atau di tempat yang lain Kemudian yang selanjutnya Dilarang baginya untuk memotong kuku Dan ini adalah dengan kesepakatan para ulama' Tidak boleh orang yang sudah ihram Untuk memotong kukunya Dengan ijma' Kemudian yang ketiga Dilarang dia untuk menggunakan minyak wangi Baik minyak wangi untuk badannya Maupun minyak wangi untuk pakaiannya Tidak boleh Karena beliau SAW mengatakan Wala tulbisu wala talbasu Minathiyabi syai'an Masjahu za'faron A'u waras Beliau SAW mengatakan Janganlah kalian memakai Pakaian yang sudah Disentuh oleh za'faron Dan juga waras Za'faron dan juga waras Ini adalah nama minyak wangi Jadi orang yang Sudah niat Maka tidak boleh memakai minyak wangi Baik di dalam pakaiannya Maupun di dalam badannya yang selanjutnya yang keempat Dilarang untuk menutup kepala Dan juga wajah Dengan sesuatu yang menempel Seperti misalnya memakai topi Memakai sorban Memakai kopiah Atau memakai penutup wajah Maka ini tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Karena beliau s.a.w. Di dalam sebuah hadis beliau melarang seorang yang ihram untuk memakai al amaim yaitu untuk memakai imamah. Demikian pula ketika ada seorang yang ihram dan dia meninggal karena ontanya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat: "Walatukum miru rokshu walawajah. Janganlah kalian menutup kepalanya dan juga wajahnya." Ini menunjukkan bahasanya orang yang ikhram Dilarang dia untuk menutup kepala Dan juga wajah Kemudian yang selanjutnya Dilarang bagi laki-laki untuk memakai Pakaian yang membentuk badan Dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan Dilarang memakai kaos kaki karena kaos kaki membentuk kaki Dilarang memakai kaos tangan karena kaos tangan membentuk tangan dan dilarang dia memakai kaos karena membentuk badan. Demikian pula pakaian dalam, celana panjang. Menjelas pakaian-pakaian yang membentuk badan ini tidak diperbolehkan. Adapun wanita, maka tidak ada pakaian khusus. Seorang wanita muslimah yang ihram pakaiannya sama dengan ketika dia di luar ihram. Yang penting menutup aurat dan sesuai dengan adab-adab Islami. Yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita adalah dua. Yang pertama, tidak boleh memakai niqob. Iaitu cadar yang membentuk kepala. Dan juga yang kedua, tidak boleh memakai kaos tangan. Rasulullah SAW bersabda, La tantakibul mar'atu wa la, la tantakibul muhrimah wa la talbas al-kufazain. Awkamaqala Rasulullah sallallahu Tidak boleh seorang wanita yang muhrim memakai niqab. Niqab ini adalah cadar yang membentuk kepala. Dan juga tidak boleh memakai kaos tangan. Ini yang dilarang bagi seorang wanita. Adapun yang lain maka sama pakaiannya seperti kalau dia di luar ihram. Dan tidak ada warna khusus bagi seorang wanita. Tidak boleh kita katakan disunahkan bagi seorang wanita yang muhrimah Untuk memakai pakaian yang berwarna putih Ini tidak ada dalilnya Jadi pakaiannya sama dengan Kalau dia di luar ihram Lima perkara ini Yaitu mengambil rambut Kemudian memotong kuku Memakai minyak wangi Menutup kepala dan juga wajah Memakai pakaian yang membentuk badan kalau dilakukan tanpa sengaja, karena ketidaktahuan atau lupa, maka dia tidak terkena apapun. Tidak terkena fidyah, tidak diwajibkan untuk membayar tebusan. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, tapi dia lakukan, maka dia harus membayar fidyah. Dan fidyahnya di sini, tebusan di sini, diberi pilihan salah satu dari tiga perkara. Apa itu? Yang pertama adalah menyembelih kambing Di tanah haram di Mekah Dan dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di sana Dan dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging tersebut Boleh dia sembelih sendiri Boleh dia wakilkan kepada orang lain Pilihan yang kedua Seandainya dia tidak mau yang pertama Maka dia berpuasa tiga hari. Berpuasa tiga hari. Boleh dikerjakan di mana saja, di Madinah, di Mekah, atau ketika nanti dia pulang ke negaranya berpuasa tiga hari. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mau yang pertama dan kedua, boleh dia memilih yang ketiga, yaitu memberi makan enam orang miskin. Memberi makan enam orang miskin. Dan satu orang miskin kurang lebih setengah so' Yaitu satu setengah kilo beras Satu setengah kilo beras Untuk satu orang miskin Jadi semuanya sembilan kilo Dan dibagikan bagi orang fakir miskin yang ada di Mekah Yang ada di tanah haram yang ada di Mekah Tidak boleh dikerjakan eh, Tidak boleh dibagikan kepada orang fakir miskin yang ada di luar tanah haram Mekah ini adalah tebusan bagi orang yang melanggar dari salah satu larangan-larangan yang tadi kita sebutkan. Yang jumlahnya ada lima. Larangan yang selanjutnya yang nomor enam adalah berburu hewan darat. Allah SWT mengatakan: Wahhor dimaaleikum sayyidul barri madhum tum khurma dan diharamkan bagi kalian untuk memburu hewan darat selama kalian masih dalam keadaan ihram. Adapun hewan laut maka boleh. Dan juga kita tidak boleh menolong orang lain untuk berburu dengan isyarat misalnya, atau menunjukkan di sana ada hewan buruan. Maka ini tidak diperbolehkan. Yang ketujuh adalah dilarang untuk melakukan pernikahan. Tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan juga tidak boleh mengkhidbah, tidak boleh meminang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. لا ينكيه المحرم ولا ينكيه ولا يخطب. Tidak boleh orang yang ikrar menikah dan juga tidak boleh menikahkan dan juga tidak boleh mengkhidbah atau meminang. Larang yang selanjutnya adalah bercumbu. Ini dilarang ketika kita dalam keadaan ikrar dengan cara apapun, Karena Allah subhanahu wa taala mengatakan فلا رفثة ولا fusuq dan yang masuk dengan rafat di antaranya adalah berjumpa. Kemudian yang terakhir adalah mendatangi istri atau berjima. Ini juga termasuk larangan ketika ihram, karena keumuman ayat falarafatawalafusuka walajidala filhats dan di antara makna rafat adalah berjima. Dan orang yang melakukan perkara ini yaitu mendatangi istri ketika dia dalam keadaan ihram. Apabila dilakukan sebelum sa'i Apabila dilakukan sebelum sa'i Maka Umrah yang dilakukan batal Umrah yang dilakukan batal Dan dia berkewajiban Untuk menyempurnakan umrah tersebut Sampai selesai Jadi batal, rusak Dan dia berkewajiban Tetap untuk menyempurnakan umrahnya Sampai dia tahallul. Karena Allah mengatakan wa atimul hajja wal umratillah. Jadilah kalian menyempurnakan haji dan dan juga umrah, karena Allah disuruh untuk menyempurnakan. Jadi menyempurnakan dalam keadaan rusak. Dan dia berkewajiban untuk mengulang umrah kembali dari mikat yang pertama. Berkewajiban untuk mengulang umrah kembali dari mikat yang pertama. Kalau dia mikatnya dari Medina, maka dia harus kembali lagi ke kota Medina dan Iram dari sini. Kemudian yang terakhir Dia harus membayar Dam Disembelih di tanah Mekah Dan dibagikan bagi orang-orang Fakir miskin yang ada di Mekah Ini bagi siapa? Orang yang melakukan jima'in Atau mendatang istri sebelum Dia melakukan sa'i Tapi kalau dia lakukan Setelah dia sa'i Sebelum dia tahallul Maka umrahnya tidak rusak dan dia tidak berkewajiban untuk mengulang Tetapi dia berkewajiban untuk membayar dam Berkewajiban untuk membayar dam dengan sifat yang tadi kita sebutkan Dengan demikian kita sudah menyelesaikan Manasik umrah ini yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W Semoga Allah S.W.T menerima amal ibadah kita semua Bagaimana hukum memakai kacamata dan penutup muka ketika umrah Iya, memakai kacamata enggak masalah. Iya, memakai kacamata memakai ikat pinggang ini bukan termasuk yang dilarang. Jadi boleh kita memakai kacamata, memakai ikat pinggang dan juga memakai jam. Ini diperbolehkan. Umrah apakah harus tawaf wada? Tawaf wada ketika umrah ini hukumnya sunnah dan ini menurut jumhur ulama Artinya sunnah Kalau kita kerjakan kita dapat pahala Dan kalau tidak kita kerjakan Maka tidak mengapa Adapun pun tawaf wadah ketika haji Maka hukumnya wajib Kalau ditinggalkan Maka kita berkewajiban Untuk membayar dam Tapi tawaf wadah ketika umrah Hukumnya sunnah Apakah tawaf ke satu sampai ketiga Sunnah lari-lari kecil Iya disunahkan Pada putaran, tiga putaran yang pertama Ketika tawaf Kita berlari-lari kecil Yang dinamakan dengan ar Yaitu Mempercepat dan juga memperpendek langkah Mempercepat Dan juga memperpendek Langkah, dan ini disunahkan bagi laki-laki saja Dan tidak disunahkan Bagi wanita, kapan Pada tiga putaran tawaf yang pertama mahram dari travel apakah sah mahram di dalam agama kita sudah ditentukan yang tadi kita sebutkan suami dan juga orang-orang yang diharamkan untuk menikah dengan wanita tersebut dengan sebab yang tadi kita sebutkan entah itu karena keturunan atau karena susuan atau karena pernikahan dan tidak ada di dalam agama kita yang dinamakan dengan umroh buatan Yang dinamakan dengan Umroh buatan Ini tidak ada di dalam agama kita Jadi kita jangan mengadang ada di dalam agama ini Kalau memang tidak ada Mahrumnya Maka kita mendapat udur untuk tidak Melakukan umroh Umur berapa Wanita tidak perlu mahrum lagi Setahu saya tidak ada batasan Selama dia adalah seorang wanita Karena Rasulullah SAW mengatakan La tusafirul mar'atu Tidak boleh seorang safar Seorang wanita safar Beliau tidak membatasi dengan umur Sampai seandainya wanita tersebut sudah tua Maka dia harus tidak boleh melakukan safar Kecuali dengan mahrumnya Dan betapa banyak kita mendengar Yang namanya perzinahan juga terjadi Bagi orang-orang yang sudah tua Sampai wanita tua pun Juga terkadang berzina Atau seandainya tidak mau Maka ada sebagian orang Yang digoda oleh setan Dan dia berzina dengan seorang wanita yang sudah tua Jadi tidak ada batasan umurnya Selama dia adalah seorang wanita Maka tidak boleh dia Safar kecuali dengan mahrumnya Sebagai seorang anak lebih utama mengumrahkan orang tua atau umrah diri sendiri terlebih dahulu. Tidak ada kewajiban bagi seorang anak untuk mengumrahkan orang tua. Tidak ada kewajiban untuk mengumrahkan orang tua, tapi seandainya dia mengumrahkan, maka ini adalah keutamaan. Ya, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dan ini termasuk birrul walidain. Tapi kalau kita ditanya apakah wajib untuk mengumrahkan? Tidak. Kalau memang dia punya biaya, untuk datang ke sini dan umrah Maka dia berkewajiban Untuk dirinya sendiri melakukan umrah Dan tidak berkewajiban Untuk mengumrahkan orang tua Termasuk diantaranya mengumrahkan istri Ini bukan Kewajiban seorang suami Jadi seorang suami apabila memang sudah Terpenuhi syarat wajibnya Tidak boleh dia tunda-tunda hanya karena Ingin menunggu istrinya Kalau dia sudah berkewajiban untuk umrah Silahkan dia segera untuk melakukan Ibadah Umrah dan tidak ada kewajiban dia untuk Mengumrahkan istrinya Tapi kalau dia mau mengumrahkan istrinya Maka mendapat pahala yang besar Memakai wangi-wangian Sebelum niat umrah Dan membersihkan jenggot sebelum niat umrah Pakai ihram Memakai wangi-wangian sebelum niat boleh Karena yang dilarang Kalau kita setelah kita niat Jadi sebelum niat Diperbolehkan kita memakai Wangi-wangian tetapi wangi-wagian yang ada di badan kita, adapun pakaian yang akan kita gunakan untuk ihram atau untuk umrah, maka tidak boleh dipakaikan minyak wangi di situ. Ya, jadi sebelum niat boleh kita memakai minyak wangi di badan kita, bukan pakaian yang kita gunakan untuk ihram. Adapun membersihkan jenggot, maka ini tidak diperbolehkan baik sebelum umrah, ketika umrah maupun di luar umrah. Karena memelihara jenggot bagi laki-laki ini adalah suatu yang wajib dan mencukurnya adalah suatu yang dilarang. Rasulullah SAW mengatakan, wa liha, wa wafir liha, wa aful liha. Terkadang beliau mengatakan ini, kadang mengatakan itu, dan semua maknanya sama, yaitu biarkanlah jenggot, jangan dipotong. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, jadi dilarang kita membersihkan jenggot. Baik ketika ikhram maupun di luar ikhram Apa hukumnya mengumrahkan orang lain Orang tua yang udur Atau sudah meninggal dunia Boleh kita mengumrahkan orang lain Dengan syarat Yang pertama kita sendiri sudah umrah Kemudian yang kedua Orang yang kita umrahkan Adalah golongan yang Diperbolehkan untuk diumrahkan Dan golongan tersebut ada tiga Yang pertama Orang tersebut sudah meninggal Orang tersebut sudah meninggal Ini boleh kita umrohkan Atau yang kedua Orang tersebut sudah tua rentah Artinya tidak mungkin lagi dia datang ke sini Bagaimanapun Sudah tidak mungkin untuk bepergian jauh Ini boleh kita umrohkan Golongan yang ketiga adalah orang yang sakit Dan tidak diharapkan kesembuhannya orang yang sakit dan menurut dokter yang terpercaya orang ini tidak mungkin sembuh. Maka dalam keadaan seperti ini boleh kita umrahkan. Adapun orang yang sakit dan masih ada harapan untuk sembuh, maka tidak boleh kita umrahkan. Orang yang memiliki fisik kuat dan tidak memiliki harta, maka tidak boleh kita umrahkan, tapi dia menunggu sampai dia memiliki harta. Jadi tinggal golongan tersebut itu yang boleh untuk di Umrohkan yaitu orang yang sakit, orang yang sudah tua renta, ataupun orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana mengulang Umroh Sunnah berulang kali dari Ju'ranah Umroh yang kita lakukan itu hanya dilakukan sekali dalam satu bepergian. Satu bepergian kita hanya melakukan Umroh sekali saja dan tidak disunahkan untuk mengulang-ulang Umroh dalam satu bepergian. Baik dari Tan'im, dari Ju'ranah Ataupun dari tempat yang lain Karena Rasulullah SAW Selama empat kali beliau melakukan umrah Dan tinggal beberapa hari Di kota Mekah Beliau tidak mengulang-ulang umrah Dan juga tidak menyuruh para sahabat Untuk mengulang-ulang umrah Padahal Perjalanan umrah di zaman dulu lebih berat Daripada perjalanan kita Sepuluh hari dibutuhkan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah dengan panasnya dengan dinginnya dengan capeknya tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengulang-ulang umrah dan tidak mengatakan kepada para sahabat mumpung kita masih di Mekah dan perjalanan kita cukup jauh mari kita mengumrahkan untuk keluarga kita mengumrahkan untuk orang tua kita dan seterusnya beliau tidak mengatakan demikian seandainya itu baik tentunya sudah beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan dan sudah diperintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum jadi kalau kita mau melakukan umrah Umrah sekali saja dalam satu pepergian Kalau kita ingin mengumrahkan orang lain Nanti kalau kita sudah pulang ke negara kita Dan dimudahkan kembali oleh Allah SWT untuk melakukan umrah silakan kita datang ke sini kembali Untuk mengumrahkan orang yang kita inginkan Jadi pertanyaan yang berulang-ulang Itu yang bisa kita sampaikan Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran Maka datangnya dari Allah SWT dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan. Dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabilait Taufik Balidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.